yang jelas teman-teman sekalian hati-hati dari mengkonsumsi hal-hal yang bukan namanya minuman keras tetapi dia mengandung bahan-bahan minuman keras karena ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya khamer dan diubahnya namanya menjadi nama yang bukan khamer seperti sekarang obat-obat batuk banyak menggunakan alkohol ini hati-hati harus hati-hati dan saya subhanallah setelah memastikan di apotek di dekat rumah saya memang betul rata-rata obat batuk itu ada alkoholnya makanya kita rasa seperti ada mentol dan merek-merek yang terkenal ini banyak orang minum gitu kan ya, ini hati-hati kalau masuk ke apotek belilah obat batuk tanyakan ada obat batuk yang tidak beralkohol saya tanya ke apotekernya ada ada yang herbal ada obat batuk yang lain insyaallah kesembuhan di tangan Allah SWT bukan karena kualitas obatnya biar obatnya ratusan juta kalau Allah tidak mau sembuh maka tidak akan sembuh biar minum air hangat kalau Allah mau sembuh akan sembuh Nabi Ayyub AS sembuh dari penyakit setelah 20 tahun hanya dengan doa Allah SWT datangkan mata air di bawah kaki beliau lalu beliau pakai mandi akhirnya jadi sembuh jadi harus hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini termasuk juga daun-daunan tadi yang saya katakan apapun yang bisa mengubah keadaan kita maka tidak boleh sama sekali dikonsumsi